Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau nanya Itu soal wudhu Umpamanya uh, Sekarang itu Kolah kecil-kecil Dari kerang ya boya uh, Itu ambil wudhu dari uh, kak, uh, Bekas orang e, ya. bekas itu tempat bekas bekas cet umpamanya diambil dari itu dari kolah kecil ya Bu ya yang dibolongin. Lalu kan kita gudungnya dari situ dari Aba, kareng Ya, kaleng Wak. E, tempat bekas. Iya, Pak, bekas cet. Iya, bekasnya diapain? Ya. Ya. Ya. Nah, itu kareng kan kurang Buya, kurang umpamanya kaki belum dicuci sama air yang dari kaleng. Lalu kita ambil lagi dari kolah yang kecil, sedangkan kolah itu isinya sedikit, tidak begitu penuh, e, yang saya tanyakan, apakah itu e, wudhunya sah bu ya? Buya? Baik, baik, Terima kasih atas penjelasannya, wabillahi ta'wiq wa'adayah, wassalamu'alaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh Ada yang dia tanya Ibu, biarpun air segelas boleh Ibu, dipakai butuh Bu, nggak apa-apa, apalagi air di kolam Air satu gelas boleh dipakai wudhu, sisanya boleh. Asalkan nanti akan kita bahas, air itu belum dipakai wudhu, belum bercampur najis, belum bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Jadi air itu pokoknya bu air beneran, kita tahu air beneran, bukan air tegan. Bukan air ini, pokoknya air beneran bu, asalkan air itu belum dipakai wudhu. Satu, pertanyaannya bu, sisa di kolam tadi saya tanya. Nanti ibu yang jawab. Di kolam tadi airnya sedikit kan, tinggal sedikit. Dipakai wudhu atau belum? Eh ya, Belum pakai wudhu, belum pakai wudhu. Ada nacis yang enggak? ada nachesnya enggak ibu? Eh? enggak ada kan? kemudian campur sama tepung sama roti, ada enggak? enggak kan? enggak, sudah, pokoknya air asli sudah pakai untuk biarpun hanya satu sendok anggap saja, aduh jempolku kurang hanya satu sendok, kasih satu sendok ah ada tinggal satu sendok, air nah, satu jempol saja, oh rata, selesai jelas-jelas oh, ya, sangat gampang VK itu, jadi boleh saja, uang ini ada ada apa yang dari chat itu kan dibolong kecil ya, itu malah pemborosan nanti. Tidak usah dibolong, tidak apa-apa. Ibu pakai ciduk biasa saja, pakai ciduk aja. Ciduk pakai tangan juga boleh. Edo oh. lagi, dikobok boleh. Tidak usah bungin, nah, makanya saya bikin tidak usah ragu-ragu. Jika Pak asalkan membasohnya adalah dibawa kelu keluar, ya, dibawa keluar. Jadi ada ini, bawa keluar. Dikobok boleh termasuk di saat waktu basuh tangan di kobo pas asalkan niatnya adalah basuhnya di lu di luar namanya istighroh tidak mbak yular cisu air apa itu ibu pakai drip juga boleh pakai kayu cido pakai tangan boleh apalagi pakai apa saja pokoknya air sampai ke sini jelas ya mudah vk daur jangan bikin sulit pakai apa saja pokoknya ibu cido pakai tangan pakai bak pakai panci pakai gelas pakai pakai dompet plastik ya nah, pokoknya boleh Pokoknya dipindah airnya. Jadi dipermudah. Jangan bersusah. Apa saja, kadang-kadang. Atau baknya dibalik begini, kucurin saya. Boleh. Jadi permudah Selesai. Jadi pokoknya nyampe airnya nyampe ke sini. Ya. Jadi harus pahamkan masalah VK. Kadang-kadang VK itu dipersusah. Sehingga mau wuduk susah. Aduh, airnya sedikit. Sedikit berapa sih? Semalam macet air pumpnya. Tinggal segini. Trok. Segini bisa mandi besar. bu Berlima itu. Kan bak panjang. Nabi itu kalau mandi empat mud. Nabi itu kalau mandi itu empat genggam, tidak boros. Kalau wuduk minimal satu mud satu genggam pakai butuh wudu wuduk. Sedikit tu aja, tangan selesai di saat air mendesa airnya. Jadi kita harus pandai dengan ilmu ini kerana apa zamannya di kota itu adalah zamannya pemacet. Nah, kalau pagi masih ada tapi siang tidak, tidak ah? ada. Baik ini saja, Insyaallah. Semoga Allah mudahkan urusan wuduk.